cum arată mana? ma? Ma, că putem să vedem. Ma, că putem să vedem. Ma, că putem să ruang ruang Jadi, jadi begini ada ke-1 perusahaan ruang-ruang Ruang-ruang yang sebenarnya pabrik Maka semua ruang-ruang yang pabrik ada juga yang ke jadi Ini perencanaan pertanyaannya kalau misalkan ruang, kalian akan Biasanya pakai berapa perangsi da, pentru că cel mai recent, pentru că este, pentru că pentru că pentru Ini normal satu dua orang kalau ada kantornya pakai ruang. Kalau udah banyak area sofa tamu dua orang itu standarnya kan 2 2 4. Hasilnya 2.81. Standar. Area meja kerja tanpa tamu dua orang maksudnya adalah meja direktur dengan dua kursi dipakai. Itu normal, Pak. Itu standarnya ada area Dulu itu variabel dan dan rumus ini, file-file lahan. Itu lahan lahan. Itu standar 1,2 2,4. Nah, adalah jumlah dari total lahan itu dikali flow yang ada 30 40. Jadi kalau kalian pakai yang seperti tadi 40, maka luang terbuka nanti kalian akan hitung kali 60%. 100. Eh, proses itu kan ada berapa? Ada 2. Ada 70% per 30% atau 60% per 40%. Apa itu? Hmm? Apa itu? 7. Semesta dua kalian tanya Jadi ini dari 100 4% ini adalah Hai ya akan dimbang karena itu semuanya itu kali de sedangkan 60% ini pintu luar terbuka dan dalam hal ini luar terbuka ini taman parkir di luar-luar di luar bangunan bangunan kalian Jadi itu dari 100 meter maka lahan yang kalian pakai hanya 40 dari lahan. Di sini adalah menentukan berapa lahan tersebut yang kalian pakai. Jelas, segampang itu. Bukan, ada tentu Ada yang disebut KDB, KLB. Tahu apa itu? kita diajero studi dua. Koefisien apa? Koefisien kepadunan dan koefisien ruang. Jadi, alur menuju masuk ke sini. Jadi, persentasenya 30%. maksudnya adalah ada sekuas yang ada ruang yang akan untuk orang lokal kelas ada pertentian. Untuk rata-rata lokal 30-40. Prosepulasinya itu adalah kali dari ruang yang dibutuhkan dikali dengan prosepulasinya Hasilnya adalah total dari Kebutuhan dua Tambah Prosepulas yang terlihat itu Maka luas yang dibutuhkan dalam satu ruang layer Adalah 21.4 Di bulan kemudian 21 Di bulan turun Belum lagi kalau ada isinya kalian bikin Maka luasan yang dibutuhkan Ruva mediterană, 300 de metri, 400. Asistent mediteran, vom face metri, 400. Ales nu e un lucru. Ruma mediterană, Ruma mediterană, Ruma mediterană, Ruma mediterană, Ruma mediterană, Ruma itu tergantung kebutuhan kebutuhan apa atau prabot apa yang diinginkan kesukaan. Belajar tentaris, ada yang semua ada hitungannya. Ada ruang utama, ruang utama ini kan? Iya. Maka di sini karena ini adalah apartemen, maka hitungannya dia menggunakan luas tanah apartemen yang ada di data sketch. Jadi, karena perencanaan adalah apartemen dalam satu lantai, maka indikasi Total per adalah itu per office, itu yang kemarin kalian bagi-bagi itu yang kalian harus bagi juga dalam bentuknya Ini adalah rekap keseluruhan. Nanti akan saya rekap. Bareng juga kemarin saya tanya laboratorium. Ada kan? laki Kalian pertanyaannya memang berapa WC atau kamar mandi dipakai. Jadi ini asumsi atau asumsi namanya. Asumsinya adalah setiap kali masuk itu berapa orang? Jangan asumsi untuk satu orang. Berarti satu orang masuk. Tapi asumsi berapa? Mungkin 10, mungkin 5, mungkin berapa? angăp la lucrul, dacă presupunem că sunt 5 orang dacă presupunem 5 persoane, atunci persoana asta care intră o dată, nu o dată, 5 persoane, atunci persoana 5 5 cuar, WC dobuia, vasă pentru tabuia, plasereplasie. Kenaf, pisa, 20% însări, nu sunt curi, nu sunt curi. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De Colde măul nu e posibil să fie folosit la Perhitungan parkir. Ya. Jadi bicara parkir, ini kita sudah bicara luas. Parkir kita bicara tentang luasan kendaraan. Roda dua adalah satu koma dua meter persegi. Untuk roda 4 adalah dua belas meter persegi. Itu standarnya. Jadi bukan trek yang mau masuk. Antar pemudik jasa bukan trek. Sampai kalian yang itu trek. Jadi untuk area parkir untuk pengelola mobil di asumsikan 15% dari jumlah itu. maksudnya adalah gini kalian sudah perhitungkan bahwa dari manajer sampai staff sekitar angka bilang 40 atau 50 orang. maka untuk ruang pengelola kita asumsikan bahwa 15% dari ruangan itu kenapa harus disumsikan? kenapa tidak 40 saja? dan akan dapat subsidi. Ini kenapa kita harus sekali oh, <coughs> dia dengan 150%, 80%, 5%. Semua derajatnya akan aku manfaat. Jadi, karena partai dibuat perserahan, dia subsikan 15% dari totala, anggaplah 40 de ce trebuie distribuit 20%? itu de ce? Deoarece posibilitatea ca toți actorii, actorii, activitatea, managerii, nu sunt trebuie să yaitu gamping 50% atau 20% jadi ada yang menghitung begitu, ada yang memang menghitung langsung untuk 200 orang saya ini parkir kendaraan pengelola untuk 20 orang, ada yang begitu ada juga yang menghasilkan berapa persen dari jumlah pengelola dan de mai ca încăuată? 5 pe-rești De mai? Dari besar pe di situ ca ada bici Staf Peuasa Asumsi 4 orang satu Staf pengelola rești 3 berarti rești Beri Staf pengelola lima 5 Berarti perlu dihidupan meja Berarti ada staff itu ada 5 orang <San> Karena mungkin satu ruang Satu ruang kecil untuk yang digunakan satu orang dipakai 5 orang Itu yang gunanya besar dua. jadi Setelah kalian hitung Area parkir pengelola, area parkir Kendaraan motor dan mobil Atau 202 atau maka kalian akan dapatkan ruasa untuk parkir yang nantinya itu masuk ke dalam 70% nahan yang jadi kalau kalian pakai floster plus 30 maka 20% nya itu adalah parkir misalnya ruang di luar ruang yang floster plus 30 dan 40 itu yang dihitung adalah ruang di dalam ruang maksudnya adalah ruang yang kalian gunakan di dalam gedung. Kemudian, sedangkan kalau parkir taman masjid atau semua sarana penunjang yang di luar dari gedung maka dia masuk kategori dari yang 100% luas terbuka. Oke setelah itu kalian akan hitung rata-ratanya. -rata Baru pengolah yang dihitung ada 279 meter persegi ruang utama itu di total 16.300 3.307 ruang penunjang ada 999 total keseluruhan ruang yang dibutuhkan ada 24.790 meter usi. itu yang dibutuhkan sekarang waktunya menghitung luasannya ini baru sampulan bagaimana secara menghitung luasannya Ada perhitungan koefisien dasar bangunannya berapa ke berapa dan di sini yang kemarin, senonjanya kalian yang kemarin semester lalu kerja ada yang buat KDB adalah koefisien dasar bangunan itu adalah luasan total ruang kalian. Jadi KDB adalah luas total dari keseluruhan Luas total terbangun adalah karena dia menggunakan flo seratus 40 maka dia Harus kali 60% Dari koefisien dasar pengurangnya Jadi 1.220 dikali 60% Menghasilkan 912 Itulah ruang terbuka. Jadi Total keseluruhan ruangnya KDB nya ini Luasannya yang sudah dihitung Pesan ruang Ditambah dengan jumlah tadi Yang dikali 60% Kita sini 2.420 Itulah luas Lahan yang kalian lalu lanjut ada namanya KLB itu rasio kali luas lahan rasio ada rasio ini peraturan pemerintah hanya step-nya berbeda rasio ini ada yang 0,5, ada 1, ada 2, ada 1,5 tergantung penggunaan rasio karena tegaknya ini sama dan hampir kalian bangunan lantai Jawaban tiga dikali luas lahan keseluruhan hasilnya berapa? Jadi ini, ini satu tujuh dua sembilan enam meter persegi. Itu koefisien lantai bangunan. Jadi luas lantai lantai satu itu harus tujuh dua sembilan enam itu pertemuan. Jadi luasan total adalah 912 untuk keseluruhan Tapi untuk lantaimu, lantai 1 adalah 7296 Berarti jumlah lantai KLB per KTB ditentukan. Disitulah ditentukan apakah nantinya luasamu, apakah nantinya lantaimu memang berlantai atau tidak Dari sini hitungannya jadi KLB adalah 7296 dibagi KDB luasan yang kalian butuhkan itu akan menghasilkan jumlah biasa 4,8 4,3 itu dibulatkan semua jadi kalau 3,2 biasanya langsung dibulatkan jadi 3 dibulatkan turun Mata mungkin 3,2 jadi 4 3,8 jadi 4 maka munculnya jumlah lantai itu menentukan bahwa luas lantai yang kalian butuhkan adalah apa. Jadi hitungannya. Kalau itu kalian lihat saja ini untuk hitungannya karena ini yang lebih mudah daripada hitungan itu yang lain. Untuk hitungan lain kalian pakai persen. Jadi kalau ini yang di KLB rasio itu kalian cari dulu. Jangan sampai kalian hanya fokus rasio tiga. Ada yang rasionya empat tergantung, dan, jadi itu biasa tergantung dari aturan yang ada jadi dari lahan, wilayah, rasa itu untuk. biasanya kalau rumah tinggal itu biasa 1,2 biasanya, itu biasa umum tapi untuk rasio gedung ada yang dari 2 sampai 4 jadi kita usah pusingkan itu ya kalau pusingkan sekarang adalah bagaimana kalian dapat besar ruangan kalian Kalian bisa dapat di dollar stake Kalian bisa dapat di peraturan pemerintah PU Dan PU Untungannya Atau kalian bisa hitung sendiri Bagaimana itu sendiri? itu sendiri berarti Kalian harus menghitung setiap peraturan yang ada dalam Jadi kalau ada standar kayak ini Ada standar dan dapat di data stack ruang keluarga anggaplah 960 meter ada sofa, ada apa? Bakalah seperti ini saja kalau memang berarti dia sudah dan standar yang ada biasa begitu Jadi standar yang ada kalau dia mengatakan 9 meter persegi maka itu standar. Kalau itu yang kalian masukkan dalam yang kalian masukkan. Tapi jangan lagi merata-ratakan. Sedangkan tadi ini perhitungannya ada perhitungan pramut dari jumlah pramut yang dibutuhkan sehingga dapat ruang Biasa di data stake itu langsung standarnya. Oke. kalau yang mana kalian mau pakai silakan ada yang Tapi kalau standar yang kalian pakai Maka kalian tidak perlu lagi Ditumpulkan situasinya Kalau standar, sudah tergantung Paham ini? Tahu? Tidak. Tidak. Tidak paham? Tidak? Sampai tidak faham Tidak faham Tidak faham Tidak faham lagi Siti, faham? Ini catatan saya sudah ada menyatakan begitu untuk pembicara yang dihitung itu kalau tidak ada tanda selesai.